Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilayya yaumil din amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmati hidayah serta taufik kita istiqamah mengkaji dan mempelajari kitab Ummul Diklakam hadis-hadis yang berkenaan tentang hukum-hukum ibadah dalam Islam. Kita bahas tentang tayammum yaitu. Ya hadis yang keberapa di sana? 60. Iya, tentang tayammum. Kita bahas tentang bab tayammum. Terus di dalam Abu Syuja' Oh, ini. Tayammum okay ini ada ya. lift sini materi speaker. Ini ada ya, video kalau begitu. Ini. tentang tayammum. At-tayammum. Pengertian tayammum sebelum kita bahas hadisnya. Tayammum secara bahasa, secara lugawi ada artinya al-qasdu ya artinya al-qasdu. Qasdu itu maknanya adalah maksud. Ya itu artinya al-qasdu ya, yang maknanya itu maksud keinginan. Itu secara bahasa tayamum. Ya artinya al-qasdu yaitu maksud ya, keinginan. Kemudian secara syar'i uh, atayamum yaitu sebagaimana yang telah didefinisikan oleh ulama fikih yaitu thaharatut turabiyah bersuci dengan menggunakan tanah bersuci dengan menggunakan tanah dengan cara mengusap Ya, mengusap wajah dan kedua tangan. Tatkala tidak ada air atau tatkala tidak mampu, tidak kuasa untuk mempergunakan air. Ya, jadi secara syar'i toharoh itu adalah bersuci dengan menggunakan tanah dengan cara mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Tatkala tidak adanya air atau tidak kuasa, tidak kuasa atau tidak mampu untuk mempergunakan air, karena tidak kuasa, tidak mampu di sini, bisa sakit atau yang lainnya. Ini secara syar'i. Jadi tayamum dikenal oleh ulama fukaha ahli fikih. Adalah mengusap wajah ya, dan mengusap kedua tangan Dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi Dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi Baik itu pasir, baik tanah ya, Ada yang di permukaan bumi, pasir, tanah Ataupun dengan kerikil yang kecil-kecil yang mengandung debu Kenapa dikatakan Tayamum al-Qasdu'a Kenapa tayam dikatakan Al-Qasdu Secara bahasa atau secara yaitu maksud Atau keinginan e, Dikarenakan orang yang Mau mengusap Wajahnya atau tangannya Maka mereka Al-Qasdu ila su'id Jadi mereka berkeinginan atau menginginkan Tanah Atau menginginkan sesuatu yang ada permukaan Bumi Mencari dulu kan sebelumnya Tidak langsung mengusap Dikatakan tayam Ya jadi dia uh, berkeinginan dulu untuk mencari tanah begitu, mencari tanah, mencari turup, baru dia tepukan kedua tangannya ke tanah atau ke tempat yang banyak debunya nya, baru dimusabkan. Tidak langsung mengusap begitu saja. Nah ini, ya. ini katakan Tayamum. Nah ini Tayamum adalah salah satu kehususan Tayamum itu syariat yang khusus bagi umat Muhammadiyah. Jadi tayamum adalah syariat yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW Yang mana itu kemudahan dari Allah SWT di dalam agama mereka dalam agama Islam Ini kemudahan Allah SWT memberi kemudahan di dalam syariat Muhammadiyah Dalam syariat Muhammad SAW Yang dimana tidak tidak ada di dalam syariat-syariat sebelumnya. Cuma ada di syariat Nabi Muhammad SAW. Wajah Allah min harujifarajan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa syariatnya itu mudah. Kemudian banyak kemudahan di dalam Dinul Islam. Tidak ada kesempitan, tidak ada berat di dalam Dinul Islam. Diberi kemudahan. Kemudian juga Ini mengapa syariat, syariat Muhammadiyah Itu begitu mudah, banyak kemudahan Di mana Allah Taala beri kemudahan Dalam syariatnya, di antara tayang kan? Di mana dalam keadaan Misalkan ee, Dalam keadaan apa namanya Sempit, doruri Dalam badan darurat Maka di sana ada kelapangan Inilah ya, salah satu khas Atau salah satu cirinya syariat Nabi Muhammad SAW Ketika ada darurat Yang mendesak ada darurat, kemudian ada sesuatu yang uh, beban berat di sana syariat memberi kelonggaran, memberi apa namanya jalan keluar uh, memberi suap uh, keringanan, ya, memberi keringanan. Mengapa? Sebabnya karena itu berkah atau ya berkat uh, keberkahan Nabi yang mulia Al Karim Shallallahu Alaihi Wasallam Rahmatan Lillah Alamin. Ya. Jadi mengapa syariat syariatnya begitu mudah itu dibarokati Nabi Muhammad SAW dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi al karim Nabi yang mulia akhir zaman ya penutup para nabi ya. jadi rahmat rahmat alil alamin jadi syariatnya juga rahmat alil alamin penuh dengan berkah kemudahan ya maka tak tidak ada air dan air itu merupakan adalah sumber kehidupan yang pertama jadi air adalah pokok atau sumber uh, kehidupan pak air. Kalau orang nggak ada air ya meninggal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala uh, apa? Tatkala tidak ada air maka Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dengan sumber kehidupan yang kedua yaitu tanah. Wahwah yeah. tuh raw. Ya supaya tidak uh, apa namanya bersuc apa namanya toharo itu tidak Hilang atau tidak secara umum Begitu gugur Ya tatkala Tidak ada air, maka pindah kepada Tanah, misalkan Kalau tidak ada daya umum, ya sudah berarti Bersuci itu, atau tohara itu Artinya eh, hilang secara umum ya, tidak, tidak bisa dikerjakan Maka dengan kemudahan, tatkala Tidak adanya air, sumber kehidupan Yang pertama air, dipindah kepada Sumber kehidupan yang kedua, yaitu tanah Karena Ya Eh, apa namanya kehidupan itu ter eh, apa kembali kepada dua hal ini pak antara air dengan tanah tanah adalah cikal bakal penciptaan manusia sedangkan air adalah kehidupan dimantar ya, eh, segala sesuatu Allah ciptakan dari segumpal air ya contohnya manusia dari setes air hewan-hewan dari setes air Kemudian juga Nabi kita yang mulia Nabi Adam as dari tanah. Jadi intinya sumber kehidupan itu pak itu ada dua tanah sama air. Kemudian juga di sini ya tentang tayamum. Uh, tayamum <tuh> sudah ditetapkan dengan Alkitab buat sunnah sebelum itu ya. Jadi tentang tayamum ini Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dengan Al-Qur'an wasunnah dan ijma Jadi tentang tayamum adalah disyariatkan tayamum masyru' yang disyariatkan oleh dinul Islam dan merupakan rukshoh, tayammum katakan rukshoh atau keringanan dari Allah Subhanahu Wataala untuk hamba-hambanya, khususnya orang Muslim. Dan tayammum adalah maha sinuhadi syariat, tayammum adalah e, kebaikan daripada syariat yang mulia ini. Dan juga e, dalilnya dalam Al-Quran tentang tayammum ini adalah surat Maidah ayat Al-Maidah ayat 6 Jadi tayammum ditetapkan oleh syariat dengan kitab. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 Dalam uh, firman Allah Subhanahu wa taala Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa'a ahadukum aw jaa'a ahadum minkum minal gha'iq aw lamastumun dsa'a falam tajidu ma'an fadayammumsu'idaan thayyiba famsahuu bi wujuhikum wa aydikum Ya, maka apabila tertaklal kalian junuh, maka bersucilah, mandilah dan apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau kalian buang air besar, ya atau kalian e, berhubungan badan menyentuh istri istri kalian, maksudnya berhubungan badan, jima, kemudian tidak e, kalian tidak mendapatkan air, ya untuk bersuci, fatahyah meng Maka lakukanlah atau uh, tayamu ya dengan tanah yang baik, yang yang suci, maksudnya yang bersih. Famsahubiyujuhikum. Usaplah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan dengan apa namanya dengan turub, ya dengan tanah tersebut. Nah ini diantara surat al-Maidah ayat 6, Kemudian oleh hadis jelas nanti kita bahas hadisnya ya banyak hadis yang sohih riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saidu tayyib kafika tajid ma Tanah yang baik, tanah yang suci itu sudah cukup bagimu apabila kamu tidak dapat air, tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ya maksudnya sudah cukup dengan tayammum. Ya, dengan tanah itu ya. Itu sudah mencukupi. Apabila kalian selama 10 tahun Tidak mendapatkan air itu Bisa terjadi misalkan Apabila kalian mendapatkan air Maka ya sentuhlah kulit kalian dengan air Maksudnya kalau sudah ada air Maka harus berwudu dengan air Dan mandi dengan air Ini hadis Bukhari Muslim Kemudian hadis yang lain juga Jualat li al-aradu masjidan wa taburan Dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid Dan untuk bersuci dijadikan untukku sebagai masjid untuk salat makanya orang Islam di mana saja apa waktu salat ya, di mana dia saja dia berada maka salatlah di sana kecuali kuburan ya kecuali uh, hamam ya uh, toilet kecuali tempat pembuangan uh, sampah yang ada najis uh, jadi semua bumi tempat ya bumi yang kita pijak ini adalah Allah jadikan buat uh, sujud buat salat kita mau di jalan shol, sah sholatnya, mau di publik sah sholatnya, mau di halaman sah asalkan tidak ada najis ya ini kekhususan syariat Nabi SAW, kalau dulu umat-umat dulu itu kalau mau sholat dia harus di tempat khusus seperti orang Nasrani harus di kanisa ya, gereja dulu kalau kita uh, bilang gereja kalau bahasa Arabnya kanisa kemudian juga uh, orang Yahudi khusus sholatnya, enggak enggak bisa di mana saja. Tapi kalau orang Islam di mana saja waktu sholat dia dapatkan dia mau di hutan, mau di apa namanya? pertanian, mau di sawah, mau di ladang. Di sanalah dia sholat Misalkan jauh dari pasir. Ya, dan juga bumi ini dijadikan oleh Allah buat Rasulullah sebagai tempat bersuci untuk ta'ayum, ya, tanahnya ta'ayum. Kemudian ijma juga Ibnu Qudamah mengatakan ijma umat, ijmaul muslimin tentang tayamum ini tidak ada yang mengingkari satu pun ulama ya kecuali ya, orang Syiah orang-orang Syiah. Nah, jadi sepakat orang eh, ahlul ilmi, para ulama di syariatnya tayamum apabila memenuhi syarat-syaratnya, ada syaratnya nanti kan. Dan juga tayamum adalah sebagai pengganti air tatkala tidak adanya air atau tidak mampu menggunakan air. Dan juga tayamum sudah orang bertayamum dibolehkan segala sesuatu seperti dibolehkannya orang apa dibolehkan sesudah dia berwudu ia ya, dibolehkan untuk solat baca Quran untuk tawaf dan yang lainnya isi bagaimana hukum dalam wudu tak nah, mengganti wudu ya kawim makaw mak tohorah bin mai jadi ee, menggantikan segala sesuatu seperti halnya dia berwudu Dia boleh solat dia boleh ee, apa namanya? tawaf, boleh baca Quran, boleh berzikir yang lain Boleh mengusap mushaf ya, memegang mushaf yang lain. itu jadi ditetapkan dengan Al-Qur'an, wasunnah dan ijma'. Kemudian syaratnya di sini ada syarat tayamum. Syarat di sini adalah yang e, membolehkan untuk tayamum. Jadi kalau jadi ya, mau bertayamum harus memenuhi syaratnya, syarat-syarat. Tayamum di sini diantaranya adalah niat. Yang pertama syarat tayamum adalah niat, harus ada niat. Seperti halnya wudu, ya harus niat. Kalau enggak niat, ya e, tidak sah tayamumnya. Jadi niat adalah syaratun fi jamil ibadah. Niat adalah syarat di seluruh ibadah. Ya, tayamum adalah ibadah tayammum ibadah. Kemudian yang kedua al-Islam. Nah, tidak sah orang kafir berbuat tayammum tidak karena tayammum ibadah. Nah, ibadah khusus orang Islam. Kedua, Islam, yang ketiga al-aqlu yaitu berakal. Tidak sah kalau tidak berakal seperti majnun atau dia pingsan ataupun ya, ya tidak berakal intinya itu tidak sah. Jadi harus berakal. Yang ketiga yang keempat al-tamyiz nih jadi syarat sah yang keempat tamyiz tamyiz itu apa yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk yaitu sekitar 7 tahun ke atas jadi tidak sah e, tayammunya orang yang tidak belum nyampe tamyiz yaitu di bawah 7 tahun 6 tahun 5 tahun 4 tahun jadi tamyiz itu kalau ukuran tahunnya di atas 7 tahun karena salat kan di, diperintahkan oleh Rasulullah kepada anak umur 7 tahun. Kalau tidak e, turun maka umur tersebut tahun boleh dipukul. Yang kelima adalah yang kelima syaratnya uzur. Yaitu adanya uzur dalam menggunakan air. Ya uzur dalam menggunakan air. Bisa jadi uzur di sini tidak adanya air. Atau yang kedua, karena tidak mampu, tidak kuasa untuk menggunakan air ketika untuk bersuci. Jadi, tidak mampu, tidak kuasa, karena sakit atau yang lainnya. Enah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Maidah tadi, "Falam tajiduma angfatayya mumuswaidang so taibah". Maka apabila kalian tidak mendapatkan air, nadi yang uzur tidak adanya air, fatayya mumu maka bertayyamulah dengan. Tanah yang baik ya, Yang baik tidak ada najis Dalam hadis yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Sejujurnya Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ya, Tanah atau pasir atau yang lainnya Itu suci oh, Buat kaum muslimin Apabila kaum muslimin tidak mendapatkan air Selama 10 tahun Itu sudah mencukupinya ya, untuk bersuci Maka apabila Sudah mendapatkan air Ya kalau yumas, kalau yumas sentuhlah kulitnya dengan air, maksudnya air harus bersusi dengan air atau mandi. Pak Inazali kahoyan maka demikian itu adalah baik bagi kaum muslimin. Ataupun juga uzur uh, menggunakan air ya uzur di sini di antaranya khaw uh, ketakutan, uh, karena mudorot atau bertambah uh, sakit. Atau kalau apa, menggunakan air nanti sakitnya e, membawa kebinasaan. Atau bertambah sakitnya atau e, sembuhnya itu nanti lama. Nah ini diantaranya. Misalkan takut dia mendorotkan air itu ketika sakit. Atau sakitnya bertambah parah. Ya, ataupun juga kalau menggunakan air jadi telat sembuhnya, jadi lama sembuhnya. Maka boleh dia bertanya jadi kalau menggunakan air maka sembuhnya akan lama. Maka boleh bertanya. Dalilnya adalah surat Al-Maidah tadi wa in kuntum maka apabila kalian sakit nah fatayamumkan. Surat akhirnya itu dengan tayamum. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam diharuskan tayamum itu menggunakan uh, turab, uh, tanah pasir sejenisnya yang ada di permukaan bumi bilian inwajat jadi mengpurukan tanah atau pasir dan menggunakan kedua telapak tangan ketika mengusapnya itu ya tidak menggunakan dengan yang lain maka berkata Ibnu Abbas as-Sa'id -so dalam ayat ini dalam ayat yang dari surah Al-Maidah ayat 6 fatayamu musa'i dan thayyiban bertayamumlah kalian dengan segala satu yang ada di permukaan bumi apa berkata Ibnu Abbas yaitu turabul khas yaitu pasir untuk eh, apa namanya menanam tanaman yang gembur thayyib di sini maksudnya yang suci ini ini tafsir Ibnu Abbas makanya pasir yang bisa dipakai untuk cocok tanam, ya, ya, debu yang lainnya juga ya, termasuk yang ada di permukaan bumi yang toib, itunya yang suci, jadi pasirnya yang suci, tidak bercampur dengan sesuatu yang najis apabila telah mendapatkan tanah untuk bertayamu, maka boleh dengan ramal atau hajar boleh dengan kerikil atau dengan batu yang ada debunya nah ini Ya, bertapa apa fuqaha yang lain mengatakan kalau gak mendapatkan tanah dia adanya kerikil-kerikil. Kerikil, -kerikil. kerikil boleh digunakan asal di sana ada debu, pasti ada debunya kan. Kemudian juga batu yang ada debunya. Kalau batunya yang udah bersih licin ya, enggak ada debunya, enggak jangan digunakan. Jadi di sana batunya yang bercampur dengan debu. Dalilnya adalah surat At-Taghabun ayat 16. Fa taqallah mas kalau enggak mendapatkan tanah, pasir Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberatkan. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Berkata al-Auza'i ar-Ramal mina Berkata al-Auza'i kerikil-kerikil itu termasuk soin katanya. Jadi kerikil bisa digunakan asalkan syaratnya kerikilnya ada berdebu ya. Tidak kerikil sudah dicuci dibersihin taruh di rumah itu kerikil itu nggak nggak bisa. Nah itu tentang syarat tayamum. Ya ada enam. Harus memenuhi syaratnya maka boleh orang bertayamum. Kalau tidak memenuhi syaratnya tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian batalnya tayamum, batalnya tayamum atau rusaknya tayamum seorang itu batalnya dengan tiga hal. Jadi intinya batalnya tayamum dengan tiga hal. Pertama, batal tayamum dengan adanya hadas kecil. Hadas kecil ini segala sesuatu yang membatalkan wudhu Jadi batalnya tayamum dengan adanya hadas kecil Hadas kecil itu segala sesuatu yang membatalkan wudhu ya, Buang air kecil, buang air besar, buang gas Makan daging muntah, ya, tidur dan lainnya Dan juga batalnya dengan adanya hadas besar Yang mewajibkan untuk mandi, mandi janabah seperti ya keluar air mani, hubungan badan ataupun haid atau nifas, nah, maka batal tayamumnya. Kemudian apabila di sini keterangannya apabila kita bertayamum kemudian buang air kecil, air besar, maka batal tayamumnya. Ya, karena tayamum sebagai pengganti daripada wudhu demikian juga apabila uh, dia sudah tayamum kemudian dia keluar air mani kemudian gugur badan ataupun head ataupun ifas maka batal juga tayamumnya. ini. Yang kedua yang membatalkan tayamum adalah adanya air. Adanya air. Apabila orang uh, tayamum kemudian air ada, itu tayamumnya tidak sah. Batal ataupun sebelumnya dia sudah bertayamum Tiba-tiba dia mendapatkan air, maka tayamumnya batal. Ya, harus dia berbundut dengan air. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, Faidah wajad al-ma'fam sah e, basharataka. Apabila kalian mendapatkan air, maka sentuhlah kulit kalian. Maksudnya e, goyur kulit kalian dengan air. Ya, dengan bundo, maksudnya, ya, atau dengan mandi besar. Itu. Jadi kalau tayamum ada air itu tidak sah. Ada air untuk bersuci utunya. Kalau bukan air untuk minum, misalnya, ya. karena, contohnya ada kasus di perjalanan padang pasir. cuman air itu untuk cukup untuk minum saja. Kalau digunakan untuk tayyab e, wudhu maka enggak ada nanti habis. Maka apa yang dilakukan kata para ulama tayamum. Ya tayamum, karena air itu tidak e, enggak ada lagi cukup untuk minum habis nanti kalau diminum nanti nggak ada untuk yang uh, untuk berwudhu nanti nggak ada untuk minum hanya binasa jadi para ulama menyadat, menyadarkan hanya untuk minum saja di perjalanan kecuali kalau satu galon ya bawahnya ya ibarwudhu dengan air itu nanti kita bahas masalah itu ada yang ketiga zawaalul udur dikatakanya uh, yang ketiga adalah hilangnya uh, udur cara ini ya hilangnya udur ketika tatkala tatkala apa namanya dia bertayamum kemudian tiba-tiba sembuh dari sakitnya maka batal tayamumnya dia harus berwudu dengan air ya ataupun ya zahrul udzur di antaranya ya tadi ataupun misalkan ketika dia sudah tayamum lagi sakit tiba-tiba eh, sudah kondisinya membaik dan boleh untuk menggunakan air maka tayamumnya batal Intinya intinya hilangnya uzur ya di, di apa, dalam diri seorang sakitnya udah sembuh kemudian yang lainnya udah bisa menggunakan air yang lainnya ya. ini tentang e, tayamum Kemudian secara garis, garis besar sebelum kita masuk ke pembahasan hadis kaifiatnya gimana tayamum Kaifiatnya secara ringkas ini yang pertama berniat Tayamum ya, niat Tayamum bukan niat kudu. Bayu Sami kemudian ucapin bismillah Bismilla saja ya, Bismilla. Kemudian memukulkan kedua telapak tangannya satu kali ke bumi. Dan itu dalam ya itu saya saya wajib di mengatakan tangannya di di, di di apa direnggangkan ya, jadi direnggangkan. Jadi-jadinya direnggangkan, nggak di nggak dikumpulkan uh, tapi dengarkan, ya semuanya uh, satu kali pukulan, kemudian ditiup Fa, uh, yan fu, ya apa yan fakuma yaitu ditiup kedua duanya ya ditiup, buat uh, ya dengan tiup, ditiup ya, dengan uh, apa namanya, ya, dengan uh, mulut, kemudian sudah ditiup kedua-duanya, diusapkan ke wajah Ya, kemudian sudah ke wajah. Kemudian ke dua telapak e, tangan. Tapi tangannya sampai pergelangan saja. Ini mendapat sebagian jumur ya. Kalimus Syafi'i mengatakan sampai siku. Ini Beludah ni Munsyafi'i. Syafi'i sampai siku. Ini sini. Sampai sini Iya, kemudian ya, sampai ini, sampai pergelangan. Ya. Sampai pergelangan. Jadi kalau ingin usap disamakan seperti wudu Sampai siku di usapnya Kalau apa tahu di Indonesia buku-buku sholat Itu kalau tayamum, sampai siku Tapi kata Syekh Usemin Ia hanya Hanya sampai pergelangan saja Bukan sampai siku, karena enggak Disamakan seperti wudu Dalam hal itu, kenapa? Kita lihat dalam hadisnya Kan dalam Al-Quran jelas dalam Al-Quran Famsahu bi wujuhikum wa Wa'aidiikum minhum Maka usaplah, ya. Apa tayamum pertama? Pertayamum apa? Pertayamumlah kalian dengan mengusapkan apa kedua tangan ke, ke wajah dan kedua tangan. Ya disini, kata -kata, Wa minhu. di sini. Kata-kata waaidi kuminhu. Kalau ketika wudu kan, ketika wudu waaidi kum ilal marofik. Kalau ketika wudu kan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, kan? Tapi kalau tayamum famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Enggak ada lagi kan? Berhenti di sana. tidak dikatakan wa aydikum ila al-marafiq. Nah, ini dalilnya di antaraan saya usah ini Imam Ahmad ya, Imam bin Hambal, Imam Malik dan lainnya. Enggak ya. ada tambahan ila al Kalau wudu kan wa aydikum wa aydiyakum ila al dan basuh kedua tangan sampai siku. Tapi kalau tayamum enggak. Wa aydikum minhu. Nah, ini dalilnya dan itu lebih kuat. Uh, apa pendapat Imam Ahmad sampai pergelangan saja. Ya, sampai pergelangan. Nanti ada hadis juga yang lebih kuat. Uh, ya, hadisnya hadis Amar bin uh, Amar bin Yasir. Amar bin Yasir, hadisnya tentang puasanya tayamum itu sampai pergelangan saja, tidak sampai siku. Atayamum darbatun lilwajhi walkafain. Tayamum itu satu kali pukulan, satu kali pukulan untuk wajah dan kedua terapak tangan ya untuk sampai sampai pergelangan tangan sampai juga dari wet kalau dua kali boleh nggak kalau dalam hadis itu dorbatan wahidah yaitu satu kali tapi kalau dua ada mengatakan boleh boh, boleh katanya dengan asarnya jadi ibnu umar itu maukuf hanya kepada ibnu umar ya nah tapi yang sunnah ya mas sunnah satu kali aja nanti dalam hadis amar bin yasir jelas nanti dalam hadisnya, nanti di umdatul ahkam ada jadi ada yang mensyariatkan dua kali dua kali pukulan. Jadi satu kali buat wajah, satu kali buat tangan, ya acaranya ibu Umar. Kita kalau melihat mereka yang berpendapat itu tidak diingkari Tapi kalau dibilang yang kuat yang mana? Yang kuat satu kali nanti dalam hadis satu kali dua Nah itu ya caranya. Jadi mengusap nanti dijelaskan di hadis apa di hadis ini ada caranya juga jadi ketika untuk membasuh wajah itu nggak seperti hudu ya sampai-sampai ke apa namanya wajahnya itu sampai ke tempat tumbuh rambut ya, cuk diusapkan aja ke wajah satu kali usapan tidak tiga kali satu kali kemudian tangan juga ya yaitu dari mulai punggungnya ya punggung ke luka tangan jadi punggungnya Bu. ya. Kemudian ini juga kanan sama ya. Jadi cara masuknya bukan cara masuk begini-gini aja ya, Pak. Ya. Cara masuknya ya, jadi yang pertama punggungnya jadi ini. Kemudian di tangannya di Iya, ya, punggung ini. Kenapa punggungnya? Karena tampak sudah dengan menyentuh Gini, ini ini kartu satu yang ini ya. Iya, ini. Ya. Jadi punggungnya, ya ini punggungnya. Kemudian ini juga sama. Ya. Jadi dari atas ke bawah atau bawah ke atas sama lihat. Dari, dari atas ini. Jadi dari cara secara dari ya. atas, dari atas di, atas. Atas. di sini. Ya. Tangan juga tangan bawah ini. Ya, gitu. Gini. Satu kali satu kali. Ini sama sama bawahnya. Gimana? Hah? Kalau kita ada kita dengan empat. Ini aja itu sah Iya, kan? sah sah saja. K kayak gini. Tapi uh, kalau apa ini ditarik dari atas. Ah, seperti ini, ya. Ya, seperti hanya berudu gimana? Kalau berudu kan uh, dari ujung ke sini dialirkan. Kalau uh, mesap itu juga sama dari sini. ke bawah. Mas, berarti per lalu saya jepit di sini, dekat gini juga. Perahu hidup kan dari sini. Perhatiin gitu kan. Ya. Kalau lihat kan dari dari dari sini. Mungkin ya, udah diputar sini, mungkin dia baru. Kita tahu terjadi Allah. Tapi intinya yang saya lihat ya di ini apa? Di praktiknya begini. Jadi A A A A A kanan dulu. Iya, kanan dulu. Ini kan saya pegang kanan. <laughs> di usap. Oh, nah, kemudian baru tangan kiri. Harus rata semua usapnya. Iya, yang punggungnya itu rata. Abu terakhirnya diusap begini juga nggak apa-apa terakhirnya. Jadi intinya yang ini diusap dulu, yang itu usap dulu. Kemudian wajah juga satu kali usapan, sekali wajah usap usapan. Ya. Tidak mesti harus jenggot semua di, kena pasir nggak? Yang penting wajah sudah diusap sudah semua. Diusap. Satu kali usapan. Yang nggak ya, ya, ya. eh, perlu seperti ujung ujung di sela-sela. Ya pasti sudah diusap, yang kedua diusap sudah. Tidak harus oh, seperti ujung di sela-sela ya, nggak Intinya semua wajah dari dari apa telinga kiri telinga kanan Amin. dari tumbuhnya rambut sampai ke bawah ke jenggot sudah diusap satu kali sudah selesai. Nah itu tangannya dulu apa mukanya dulu nanti lihat ada hadis yang seolah-olah bertelak belakang nanti ada riwayat tangan dulu ada riwayat muka dulu tapi yang sahih adalah seperti wudu tariq katanya adalah apa wajah dulu dan tangan dulu. Ada seulang orang tah apa-apa, tangan dulu kemudian tangan apa wajah dulu. Jadi, kata saya sebenarnya lebih merujukkan wajah dulu kemudian tangan karena apa? Karena nanti apa, harus tertib seperti dalam dalam uh, Al-Qur'an kan? Al-Qur'an kan famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Ya usaplah wajah wajah kalian baru tangan. Tapi dalam hadis ada seolah-olah tangan dulu kemudian wajah. Nah, itu tentang tayamum secara singkat ya. Kita lihat hadis yang sini keterangan pada ulama. Tentang hadis yang pertama dari Imran ya. Imran bin Hussein radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Ini mu'tazil ya. Kayak mu'tazilah. Lan <tellan> yusalli fil qaumi fa ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qaum fa ya Rasulullah ashabatni janabaton wa la ma. Fa qul alayka bisauidi fa innahu yafika. Bukhari. Bahwasalullahi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang yang menyingkir, ya, tazir ini dia berpisah dan tidak mengerjakan sholat berjamaah dengan kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya kepadanya, wahai fulan. Nah, jadi kalau kalau nggak tahu namanya yang sunnah itu fulan, pak. Kalau orang kita manggil pada seorang atau namanya, wahai fulan. Kata Rasulullah, kan? Iya fulan. Rasul nggak tahu nama orang ini. Iya Muhammad. Iya. Eh, kalau di sini ya Muhammad. Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk mengerjakan salat bersama kaum sama yang lainnya? Orang itu menjawab, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lagi junub." Padahal sedang tidak ada air. Ya, junub kan harus mandi. Tidak, eh, maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kamu bisa menggunakan permukaan bumi itu sudah cukup bagimu. Kamu sudah apa namanya? menggunakan permukaan bumi sini tanah pasir untuk tayammum. Itu sudah cukup bagimu. Dan tayammum ini hadisnya ya. Dan hadis ini Imran bin Husain seorang sahabat yang mulia. Dia masuk Islam itu ketika perang Khaibar. Jadi dia termasuk sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah Umrah apa Imran bin Husain dikenalkan seorang sahabat yang mulia ya. Imran bin Husain masuk Islam karena perang Khaibar. Khaibar itu perang yang melawan apa Pak? Perang Khaibar itu. Iya, perang yang melawan Khaibar setelah pulang dari uh, perang ya, apa namanya? Yang pertama itu Khaibar Sebelum Khaibar itu disuruh Rasulullah untuk menyerang uh, Khaibar. Kalau salah setelah Badar. Setelah perang Badar pulang, langsung suruh menyerang uh, kota kebar yang ada di Madinah orang-orang Yahudi. Ya, setelah perang Badar pulang. Ya. Uh, kemudian uh, Imran bin Husain masuk Islam. Dia seorang Ansori. Dan dia uh, ikut perang apa namanya Al khazai ya Al, -Al, -Al Khosai ya termasuk kabilahnya itu dia membawa uh, panji ketika Fatumukah termasuk salah satu pembawa panji, pembawa bendera, masukkan ada panjinya. Antara qabila-qabila itu membawa panjinya masing-masing e, ketika Fatumah. Dan Imran ini termasuk fuqaha. Fuqahanya sahabat. Dia rajin e, apa, menuntut hadis, kemudian dia orangnya cerdas. Tatkala di zaman Umar bin Khattab diutus oleh oleh Umar bin Khattab, dia menjadi seorang ulama, seorang alim, maksudnya seorang mufti ke Basrah atau ke Kufah saya lupa dikirim ke sana Umran bin Husain ini ya seorang sahabat yang mulia. Intinya dia selama Islam itu uh, ikut serta dalam peperangan sama Nabi. Uhud juga dia ikut ya kemudian perang-perang yang lain dia ikut. Dia seorang alim seorang alim dan para sahabat ya. Nah uh, Umran bin Husain ini hadis ini kejadiannya kapan kalau kita lihat bapak bisa memahami nggak? Apa ini di Madinah? Apa ini di luar Madinah? Maka kata kata Hussein bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang menyingkir, berpisah dari kaumnya. Kalau tentu di Madinah dia, dia bisa ke rumah dulu kan nyari air gitu kan. Nah, ini hadis ini ternyata ketat kala bepergian ketat kala musafir. Ini Rasul bersama para sahabatnya untuk apa? berperang. Untuk berperang menyerang sebuah kaum. Ini di perjalanan hadis ini, bukan di Madinah di perjalanan kan waktu datangnya sholat dua orang ini eh, bukan dua orang ada seorang yang dia eh, janabah junub kemudian dia nggak ikut sholat padahal orang-orang sholat dengan rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah rasulullah selesai sholat maka melihat orang itu tetap ya berdiam tidak tidak tidak sholat nggak ikut sholat bersama para sahabat maka ditanya intinya sini kita lihat eh, nabi shallallahu alaihi wasallam sholat dengan para sahabat waktu itu sholatnya sholat subuh di mana itu di perjalanan tatkala ya dia mau berperang atau yang lainnya nggak di Madinah nggak maka tatkala selesai sholat beliau melihat seorang laki-laki yang tidak sholat bersama mereka bersama para sahabat sendirian dan di antara ahlak Nabi yang mulia sosalam itu lembut lemah lembut kesemuran beliau nggak langsung menghardiknya kan nggak ikut sholatnya kan? dan juga di antara apa namanya ahlulio yang sangat bagus ya, dalam berdawah kepada Allah Subhanahu Wataala tidak kasar pada orang itu, ya. Padahal orang itu kan berpisah dengan jamaah. Ya orang lagi susut berjamaah dia enggak ikut. Nya harusnya eh, kalau, kalau kalau apa kalau hal biasa itu harus keras. Tapi karena ini apa Nabi Sallam yang mulia ahlaknya bagus, ya. Atau beliau lemah lembut kepada orang itu. Ini bukan Imran ya, yang yang tidak sholat bukan Imran, tapi Imran yang uh, memberikan apa kabar, kisah yang mengisahkan Imran Yang tidak sholatnya yang disebutin namanya, Fulan kan, namanya Fulan, tidak disebutin Nah, kemudian uh, Rasulullah SAW melihat orang itu berpisah, tidak, tidak berjamaah, kemudian bertanya, nah, bertanya untuk untuk, mengetah, apa, untuk mengetahui sebabnya kenapa dia tidak solat tidak tidak berjamaah bersama persahabat Ya fulan ma mana akan tu soli mal kaum wahai fulan apa yang menghalangi kamu untuk solat bersama kaum bersama kaum yang lain solat berjamaah maka laki-laki tersebut me mengutarakan azurnya halangannya ya eh uh, gitu kan yaitu di antaranya uh, udurnya puasanya orang tersebut terkena uh, junub ya maksudnya dalam keadaan junub dan tidak ada tidak ada air bersamanya tidak bisa mandi maka uh, dia apa namanya tidak ikut salat mengakhir ingin mengakhirkan salatnya nanti kalau sudah dapat air mungkin begitu wallahualam soal maka faqola sallallahu alaihi kat berapa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qaddana lakah Allah Subhanahu telah menjadikan untukmu itu syariat Tayamu sebagai pengganti air maka bersucilah nah begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarahkan orang itu supaya bertayamu wa huwa yaitu apa menggunakan turab tanah maka itu sudah mencukupi bagi kamu ya dari air kalau kamu nggak ada air maka sudah cukup itu dengan tayamuk meskipun kamu itu berhadas, hadas besar. Kisahnya ini orang ini junub, pak ya, dalam perjalanan nggak ada air. Nah. Ditutup aja pintunya. Ya. Nah, kesimpulannya atau fawaid ya, apa juga disebut fawaid itu. Uh, faedah, faedah dari hadis yang mulia ini faedahnya kita lihat di sini tayamum itu sebagai pengganti mandi besar di dalam bersuci. Kala orang terkena Janabah atau junub, jadi tayamum menggantikan mandi besar dalam bersuci. Kala orang junub, jadi kalau orang junub tidak ada air, maka ataupun dia sakit, misalkan, enggak, enggak boleh kena air, maka penggantinya tayamum. Ya, jadi penggantinya adalah sebutlah tayamum. Kalau dia ingin solat atau yang lain. Kemudian juga, anatayamum. Biasanya tayamum itu tidaklah dilakukan kecuali tatkala tidak ada air atau dalam keadaan. Ee, tidak kuasa untuk menggunakan air, ya tidak kuasa untuk mempergunakan air karena misalkan takut memburukkan, tadi saya bahas takut sakitnya parah, takut uh, sembuhnya nanti lama dan yang lainnya. Ini yang teranyadi tayamum tidaklah dilakukan kecuali ketika tidak ada air atau uh, adanya dolurut. Eh, tidak bisa menggunakan air, ya ataupun juga eh, sakit yang keras tidak boleh menggunakan air. Kemudian juga yang ketiga, tidak diperbolehkan seorang yang, memper, eh, yang melihat seorang yang melihat temannya atau saudaranya atau kumuslimin yang dia apa namanya melalaikan suatu amal bukan melalaikan intinya dia mengurangi amal soleh. Tidak ikut berjamaah. Kemudian tiba-tiba dia langsung berbuat keras kepada dia, kemudian mencelaannya, kemudian menghardiknya dengan keras sampai nanti uh, dia ber bertanya terlebih dahulu, ya, uh, kenapa alasannya itu? Cari sebabnya dulu, jangan langsung mencelanya, ya, kemudian menghardiknya dengan keras. Setiap kalian lihat orang yang yang kurang dalam menegakkan syariat, ya, uh, supaya apa? supaya tahu sebabnya dulu jangan langsung dimarahin misalkan dan dicerca dicerca segala orang itu jangan ikut salat berjamaah. Kita jangan langsung mencela dia tapi tanya kenapa enggak ikut salat berjamaah. Nah, ketika dia mengutarakan sebabnya ternyata ada sebab tertentu karena anak saya sakit, enggak bisa saya tinggalkan. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh seorang muslim kepada temannya atau kepada muslim yang lain ketika melihat temannya atau saudaranya Uh, mengurangi syariat maksudnya tidak menegakkan syariat dengan dengan uh, bagus ya uh, jangan keras kepadanya dengan langsung mencelanya tapi ditanya sebabnya dulu untuk uh, apa keterangan uh, ya yang lebih syar'i yang lebih uh, udzur syar'inya ada misalkan ya jangan dicelak ya kayak jadi kita nanya udzurnya dulu seperti Rasulullah kan tidak langsung mencela Rasul mengatakan ya fulan ma man'aka antasalli fil qaum yaitu Rasul halus kalau kita melihat teman kita misalkan e, tidak sholat berjamaah contohnya ya, ataupun misalkan ada teman kita nggak berjilbab maka tanya kenapa kamu nggak berjilbab padahal wajib misalnya. Tapi kalau sudah ditegakkan dalil baru kita boleh apa namanya agak keras kepada dia. Tapi kalau belum tahu oh, ternyata belum tahu hukumnya atau cara jilbab yang bagus. Misalnya. Tidak dengan kekerasan apa dengan keras maksudnya mencela ya, dan yang lainnya. Ini bukan akhlak Rasulullah SAW Bukan akhlak Islam ya. yang, ke, uh, yang keempat Bolehnya ini Tentang ijtihad Boleh beriztihad di dalam agama Ijtihad di sini tatkala seorang belum mengetahui hukumnya Kemudian dia beriztihad Sudah tahu hukumnya Nanti dia harus rujuk Ijtihadnya salah Misalkan yang lainnya Ijtihad di dalam beragama Ijtihad itu bersungguh-sungguh dalam Uh, untuk mendapatkan suatu kesimpulan hukum yang lain Apa maksudnya orang ini beristihadkan, kenapa kan sekarang apa uh, orang ini kena janabah uh, Junub, enggak ada air maka dia beristihadah uh, nanti solatnya diakhirkan kalau dapat air, yang enggak ikut berjamaah. Nah, ternyata istihadnya ini disalahkan Rasulullah SAW. Kamu tetap apa uh, uh, dengan tayamum solat berjamaah yang lain ya, allah alam di nah, seorang doa makanya kalau di perjalanan misalkan tidak ada air terus bermimpi pak ya kita padang pasir atau di mana nggak ada air nggak mendapatkan air nggak bawa air untuk uh, ya nggak untuk bilang nggak cukup hanya untuk minum aja kan salah satu satu liter itu nggak cukup untuk mandi maka apa yang harus kita kerjakan itu tayamun ya, kalau kalau misalkan nunggu nanti sholat sudah keluar waktunya setelah subuh misalkan ya sudah siang nanti akhirnya kita tayamun saja cari pasir cari badang pasir cari ya, tanah kemudian bertayamun Allah alamiswa tidak sampai nanti menunggu air atau yang lainnya dibolehkan. Nah ataupun ada permasalahan kalau sudah orang bertayamum sudah kemudian dia sholat Sudah begitu Sudah berapa lama sholat waktu sholatnya masih ada ada air menemukan air cukup untuk mandi untuk udu apakah harus diulang sholatnya diulang nggak? Ya, jadi udah tayamum kan gak ada air, sudah gak ada air gitu. Kemana-mana nyari gak ada air untuk berwudu itu untuk mandi. Kemudian dia tayamum, kemudian dia sholat. Setelah itu dia berangkat atau dia pergi beberapa saat waktu sholat belum belum habis, dia mendapatkan air. Apakah sholatnya itu harus diulang lagi apa tidak? Diulang nggak sholatnya, Pak? Ya, jadi ada dua pendapat. Kalau Jumur ulama, uh, Imam Madhab semuanya, Imam, uh, Imam Abu Hanifah, Imam Maliq, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan tidak perlu diulang, Tapi dia harus berwudu atau harus mandi. Tetapi kalau ada air, cepat-cepat. Ya, kalau dia dalam keadaan junub, maka harus cepat mandi. Karena air, ada air kan? Karena sudah eh, batal tayamumnya. Kemudian dia harus berwudu juga. Tapi apa sholatnya harus diulang? Kata jumlah ulama tidak boleh nggak nggak usah, apa, tidak perlu diulang lagi, sudah sah sholatnya. Tapi dia harus mandi atau dia harus wudu waktu itu karena ada air. Tapi sebagian ada mengatakan kayak sembunyinya atau atau bin robiyah, kemudian yang lainnya ya, mengatakan dia harus diulang, ini harus diulang ini sebagian. Yang sohih adalah mendapat jumlah, jadi tidak diulang atas si yosemin juga. Ya nanti di sini ada keterangan dalam hadis yang lain bahasanya tidak diulang. Artinya orang sudah sholat sudah melakukan mendapatkan air maka tidak diulang. Apa yang diwajibkan untuknya dia cepat mandi dengan air itu atau berwudhu. Jadi tidak diulang sholatnya sudah sah meskipun ada waktu waktu sholat tidak ada. ya Allah adang. Bismillah. Yang ditanyakan kita lanjutin ya. Biasa kalau kita pulang-pulang ke Indonesia atau di pesawat iya. ada. Kalau jemaah Haji sering kalau tidak di itu mereka di belakang tempat duduk atau di dinding pesawat, benar kan? Itu bersih sekali. kalau berangkat hadis kan harus di demi, harus di bumi, Mau kerikil, mau basah, tak ada, ada punya. Tidak ada air di situ Tapi kalau, masalahnya di pesawat ada, ada air, air ya? Kalaupun ada air, kalau misalnya semua orang mengikuti hal seperti itu mungkin nggak cukup airnya karena memang kalau saya lihat kalau pulang-pulang tuh cuma sebagian orang malah orang-orang yang pergi umrah pun kan hmm. nggak sholat juga iya oh ya jadi dia tanya dulu di pesawat ya saya lihat waktu orang ada orang umrah tuh yang dari dari malam pesawat pulang nggak di sholat ini iya di, di di pesawat itu mungkin istilahnya ya, mengajar lagi itu nggak mereka Iya, tapi ada keterangan para ulama kalau memang di sana ada debu nempel, ya di tempat-tempat itu ada debu nempel dibolehkan ya untuk bertayang meskipun sudah naik ke atas kan, karena debunya kan, yaitu soai yaitu yang ada di permukaan bumi debunya itu kan ikut nempel di pesawat itu. Tapi kalau memang bersih, nggak ada debu sekali itu tidak sah uh, tayangun dengan hal itu. Jadi syaratnya harus ada uh, debu yang menempel. Ya debu yang menempel. Seperti di tembok ini sangat tembok ini kan nggak ada nggak ada debu kan? Ada debu nggak? Kalau bersih kayak gini nggak sah. Tapi kalau kira-kira di gini ada debu kan? Nah, itu sah. Kayak tembok ini lah kan. Ya, jadi Allah ada ya, tentang di pesawat itu kan? Kalau, iya, kalau kita lihat airnya itu pasti cukup lah airnya. Se -se Secucupnya kita pakai untuk berbudu. Ya satu kali-satu kali di pesawat itu kalau di pesawat mungkin ya, kalau di bis ini kalau yang di sini mah bisa berarti lagi ya, di perjalanan kalau memang nggak ya, di Indonesia kadang 6 jam perjalanan itu suka terpotong dengan waktu sholat oh, kalau di Indonesia di jama kosor, kalau di bis itu misalkan waktu Cama. duhur dengan asar di jama kosor waktu maghrib dengan isya di jama kosor Nah, misalkan ber berangkat kan berangkat misalkan uh, setelah duhur, kalau berangkat setelah duhur sholatnya di jama' qasar takhir yaitu dengan asar. Kalau berangkatnya sebelum duhur, Oke, ya. yaitu ditarik ya, maaf salah saya. Iya kalau kalau ya, setelah duhur waktu duhur masuk maka jama' takdin sholat dulu uh, duluan ya itu sholatnya duhur qataruqaat asar qataruqaat ya sebelum berangkat. Tapi kalau sudah masuk duhur nih, kita berangkatnya, maka jamat takhir. Nanti sholatnya di perjalanan ketika waktu asar Seringnya dulu agak repot waktu subuh subuh. subuh kan bisa di jamat Karena perjalanannya sampai tempat itu Siang. sekitar jam Tapi biasanya 6. berhenti kan? Berhenti di restoran jarang kan? Jarang. kadang berhenti belum waktunya subuh maka ketika berhenti itu kita ngambil wudhu ketika, ketika berhenti itu kita ngambil air wudhu ketika berhenti itu misalnya acan-acan jam, -jam, jam 3 belum waktu subuh maka kita ya bungai kecil, bungai besar kemudian kita berwudhu nah, ketika di dalam mobil itu dan akan berwudhu dah siap-siap jangan sampai kecuali kalau sudah dah lalu di sudah wow sebatal, kan udah waktunya nanti keluar nih su su apa, subuhnya udah keluar jam 7 nyampe terminal enggak ada waktu lagi. Kita lihat di sini di bis-bis biasanya kan ada yang kotor-kotor itu, ada debu debunya nya, ada jori, oh, ya, debunya yang yang bersih dan ya tentunya. Yang nempel di kaca, yang nempel di apa namanya di ininya, bodinya. Ya. maka kita tempelkan tangan kira -kira. Tapi kalau bersih banget, biasanya kalau bis-bis yang, yang yang yang yang yang di kita kan banyak debu masuk kan ke ke daerah ini. Jadi ya, dia asalnya sebelumnya itu dia berudu, ya menjaga wuduhnya itu, itu lebih bagus. Nah di pesawat tadi diusahakan dengan air, kalau bersih banget. Ya, coba bahkan, asalnya 5 kan. air malah, aku mau airnya. Kalau dulu mungkin ya. Jadi ya, kalau cara wuduh di pesawat itu jangan sampai tiga-tiga. Jadi secukupnya satu kali, sudah kira-kira sudah dibasuh sudah selesai, jangan terus-terusan. Kemudian kaki juga sama, atau kalau pakai kaos kaki ya cukup diusap saja Usapnya dari atas tadi? Gini dari, atau gini? Dari, at dari bawah ke atas kalau ngusapnya Nih, nih bawah, bawah ke atas Kalau oh, gini? Ngusap ini, apa? Ngusap uh, kaos kaki atau ngusap sepatu itu Sama ya. kayak tayaman? Iya, dari dari ini permukaannya ke atas, bukan dari atas ke bawah Satu kali diusap berbarengan dua-duanya Sudah berbarengan dengan Enggak sali-sali? Enggak, dengan dua tangan Gini? Nah, bertangan dengan adisnya berbarengan sekaligus sudah tidak berkali-kali. Nah itu itu memudahkan kita pakai sepatu. Sekarang cukup diusap saja uh, si kakinya itu. Asal syaratnya apa? Ajari. Syaratnya ketika dipakai dalam keadaan bersuci. Uh, ya, ya, iya. dalam keadaan bersuci kita pakai sepatu itu. Kemudian kita batalkan. Maka cukup nanti yang lainnya dibasu Maka kaki diusap. Dikosaki. Ya kaus kakinya. Maksudnya bukan kakinya. Kaus kakinya atau sepatunya diusap. Ibu-ibu juga sama begitu nanti pesawatnya, korsaki ya diusap, ya, yang lainnya dibasuh tangannya, mukanya jangan, yang penting merata satu kali merata emang susah di pesawat itu kan airnya sedikit gitu kan, seakan sudah merata sudah satu kali juga nggak apa-apa atau dua kali, jangan, asal merata, jangan langsung tayamum ya. Dilarang untuk duduk di meja yang diedarkan diedarkan kamar di atasnya, iya nggak boleh itu haram. Bagaimana kalau kita naik pesawat yang dalam penerbangannya menyediakan kommer apakah termasuk ke dalam larangan tersebut? Ya tidak, karena di pesawat kan kita nggak nggak disodorkan semua kommer, Disodorkan nggak di depan kita, Enggak kan? Di, kita milih kan, mau jus, mau kommer, mau apa? Kecuali kalau kita e, dihidangkan di langsung di depan kita ada kommer segala itu ya memang nggak boleh, tapi nggak ada lah pesawat kayak gitu. Jadi e, ditanya dulu semuanya kan, mau minum teh, mau minum susu, mau minum kommer mereka bawa gitu kan enggak dihidangkan sekaligus di depan kita atau di meja makan enggak ada. Jadi tidak apa-apa dan juga kita kalau ada juga di sana kita bari apa namanya berpas diri ya kita enggak enggak mau ada yang gitu tapi karena doruri, gitu bahasa kita mau keluar dari pesawat selangkanya. Padahal pun juga enggak jadi naik pesawat itu ya kita berpasti dari dosa-dosa yang ada ya, ya peremugarnya, ya orang di sananya, ya pilotnya nggak tahu lah. tapi yang penting kita meskipun ada musibah kita dalam keadaan fitrah dalam keadaan Islam. apalagi filmnya itu ya kita berpas tadi ya, film-filmnya jangan ditonton yang sebenarnya kita ya mau lihat pesawatnya aja ketika mendarat itu saya nggak pernah tonton film kalau dokumenter di pesawat. lihat pesawat lagi turun naik itu aja kan ada di sana. Iya. takut Takutnya apa? Takutnya lagi nonton itu meledak pesawatnya Sulul Khotimah Saya lihat orang-orang kan menikmati banget gitu kan Lihat film-film itu kan Cuma masalahnya kalau duduk-duduk dengan orang-orang yang yang sebelahnya itu Dia pakai film-film yang ini ya Nah, dia ya apa? buka film-film yang enggak bagus Nah kita, meskipun ada fasilitas itu ya Jangan dipakai untuk film-film kita Untuk lihat pesawat, atau lihat cuaca, atau lihat yang lainnya boleh Ya harus ingat waktu itu takutnya jatuh, takutnya meledak dalam keadaan kita berbuat baksia, gitu kan? Ataupun kita meninggalkan sholat ketika di pesawat, bukan? Nabi bilang kalau pas, oh, pesawatnya jatuh, pesawatnya meledak, kita nggak sholat subuh, gitu kan? Tayamum lainnya, Allah alam Maka dalam keadaan apapun, ini, ini ada yang tayamum itu dalam keadaan apapun sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan sakit, nggak ada perjalanan, nggak ada air. Jadi betapa agungnya sholat ini ya Meskipun dalam keadaan apapun Gak ada air atau juga gak bisa menggunakan air Tetap harus sholat Ah tayamum ini gak ada alasan lagi makanya Gak ada alasan lagi ketika orang gak sholat Karena saya sakit Ini ya, tayamum ada kan Gak bisa wuduk, diwudukan Apakah kalau dia Gak bisa tayamum, ditayamumkan Pakai tangan dia Jadi kalau dia masih bisa untuk e, bergerak Pakai tangannya dia ditanggung Pukulkan tangannya, usapkan pakai tangannya dia dulu kalau nggak bisa kan ada orang misalnya tangan patah masalah aja ini. di ini di, di, di push ini di sini ini iya ditayamungkin terakhir pakai air yang lainnya kalau kalau memang pake, ya, boleh pakai boleh pakai air ya boleh pakai ini ya itu kan boleh yang namanya se sebagian pakai air sebagian tayam apa namanya kalau yang pakai gips itu ya pakai gips misalkan nggak oh, boleh terkena air maka itu diusap saja maka sebagian ulama mengatakan boleh sebagian uh, ditayam uh, sebagian pakai air tapi kalau ini boleh diusap dengan air maka diusap dengan air air basah usap usap atas air. Ya, di atas kain atau di atas apa gips gips, gips. itu nah, itu diusap ini sudah tapi kalau nggak boleh pakai kena air sama sekali maka biasanya diusap aja pakai debu gitu ya tempelkan usap debu ini keterangan para ulama Uh, tapi biasanya umuman kalau udah pakai gips atau pakai kain boleh dia ya, terkena air sedikit kan, maka yang yang ini untuk hati hatian ya airnya itu apa namanya dibasahi tangannya dengan air kemudian diusapkan itu cara mengusap jambirah kan atau uh, luka di luka atau yang lain. Allah amin. Suara ini katakan biasanya kita kalau sakit itu sakit buang hajar, cuci kita nggak cuci kan? kan dah rum lah, kalau misalnya beol itu, tidak mungkin kita ada tempat tidur terus yang harus sakit? iya yang sakit, harus dipakai pakai tisu hmm. beol kita yeah. gunceng, kita tidak suci lah kalau kita bilang hmm. Jadi, yang sakit, ya. tetap dia ya, harus sholat ya, sholat harus, okay. cuma harus suci yeah, yang pertama, kalau pakaiannya keadaan najis, diganti pakaiannya diganti pakaiannya, kemudian kalau di bawah air, ya ya dibersihkan kalau enggak bisa dengan air dengan tisu karena itu tisu kan istijmar isti, isti, isti, dibolehkan cara bersuci dari buang kotoran buang kecil dua dua, dua cara kan istinja istijmar kalau istinja bersuci uh, dengan air kalau istijmar bersuci dengan batu sebab batu apa yaitu semacam batu apa yang dibolehkan tisu, kertas kain daun. daun ataupun kayu ataupun yang lainnya ya yang, yang, yang seperti bat, batu Dibolehkan, jadi kalau dia Enggak uh, bisa, enggak terkena air Atau dengan tisu, meskipun ada Asarnya sedikit, itu Yufa dimaafkan ya, it, it, Dengan istijmar uh, Atau ke, Pakaian kena najis diganti Kalau enggak ada pakaian lagi, ya dalam Salat dalam keadaan itu, udah boleh Dalam keadaan itu, udah boleh ya, Kalau dia Enggak ada lagi pakaian untuk diganti gitu. Ya usahakan Pasti kalau di rumah sakit kan ada suster kan Bagiannya suster itu kan, ya, <laughs> dia bersihkan itunya kotorannya. Iya, ya, kalau kita kan, masa ada yang rumah sakit saudara kita atau orang tua kita, udah nggak bisa apa apa. Kalau kita sendiri yang lakuin itu, Ahsan bagus. Iya, <laughs> itu sebagai hitmah kita kepada orang tua kita. Kalau bagusnya sesama perempuan yang bagusnya, jadi kita basuh, kita cuci itunya tempat keluar kotorannya dengan air, kalau nggak bisa dengan tisu. Kemudian ganti pakaian yang bersih, kemudian dia selalu sholat. Kalau dia nggak bisa budo, dibudukan. Kalau dia nggak boleh kena air, jadi tayamukan. Kalau masih dia bisa menggerakkan tangannya, tangannya ketuk ketukan, kemudian dia suruh misaf, selalu misafin ini udah dia selalu sholat. Pokoknya nggak boleh tinggalkan, apalagi waktu sakit itu. Jangan sampai tinggal gak, takutnya itulah akhir hidupnya akhirnya, dia akhirnya. Makanya, nasihat buat orang sakit itu, kamu jangan tinggalkan sholat Kan banyak orang sakit itu, dia melalaikan karena sakit mungkin, enggak sisa, sisa, ya. kan, Sampai dia gak bisa berdiri, ya sampai berbaring Kalau gak bisa berbaring, dia telentang dengan isyarat kepala Sampai gak bisa kepala, itu dengan isyarat, ada yang mengatakan Imam Ahmad dengan isyarat mata Iya, syarat mata katanya, kalau tidak bisa ya itu dengan hati saja, dia diam tapi dia mengatakan ini lagi ruguh, ini sujud, itu yang terakhir dengan hati, kalau dia koma kan A, Koma apa namanya, tidak bisa, bisa bergerak, asing. kalau koma memang udah pingsan dia, tidak bisa apa-apa Intinya dia tidak bisa bergerak, tangannya sudah, ya itu dengan syarat uh, kepala, kepala-kepala gitu ya, atau dengan uh, kedipan mata atau dengan hati gitu ya. Itu nasihat kalau kita mencenguk orang sakit, jangan tinggalkan sorat saya enggak bisa untuk buduh dibuduhkan, kalau enggak bisa untuk ini tayang mung, tayang mung kan Kalau misalnya ada orang sendiri dia, kalau kita suruh perawat, misalnya sendiri Kita kerja misalnya sendiri, enggak ada keluarga sakit pada saat itu, seperti itu Kalau suster kita siap salat, kita panggil, mau tayang mung, kan? tayang mung, kan harus bawa tanah berarti, kan enggak mungkin tayang mung di kain-kain itu kan, kita tepuk kain itu mungkin yeah. di repot saya, kalau enggak, tayang mung tidak ada butuh, apa kita salat pas waktu waktu itu, langsung salat misalnya Iya yeah. Masir Ya, eh, waktunya nggak pasti ya, pas waktu sholat itu mungkin beberapa saat mungkin nanti ada suster kan, biasanya kan ada suster, nah, uh, suster cek, semua. Enggak semua Semua bawa pasir atau tanah Hah? Ya, tanah susah Susah, misalnya <laughs> ada temboknya yang berdebu Mungkin ada temboknya berdebu Ya, kita nggak bisa bawa kok, itu kita tidur oh. hmm. yang, Kalau sehat nggak ada masalah, nggak ada Tapi kalau sakit, kalau sakit itu jangan, bagaimana kita jangan sampai tinggal sholat gitu kan Iya, ya usahakan ada yang nengok lah. <laughs> Bisa <Maksudnya laughs> ada yang nengok? <laughs> ada oh, pasir, yang. Pasir, alhamdulillah pasir. Dan ah, boleh sholat ah. yang sakit itu tuh dijama, boleh dijama. Bisa, iya boleh jama. Pindahnya jati mau menjama loh ya? Iya, jadi orang yang sakit boleh dijama, orang yang kena eh, hujan, hujan besar boleh jama. Jadi usahkan dia waktu itu bukan siapa siapa udah nggak diakhirkan. Seperti orang yang istigho perempuan yang keluar darah terus, boleh seolah-olah di jamak, tapi sempurna, boleh jamak kosor kalau kosor kan harusnya perjalanan jadi, ya waktu dur, nggak ada orang, nggak ada mungkin nanti ada, pas asar kan, yang nengok, atau ada suster, maka suster datang suster, tolong, ini saya apa usapin tanah di, ini, apa, di tangan saya, misalkan, tembok Fatakullah, kalau nggak ada siap udah, tanah nggak bisa, tembok aja, sudah, tembok aja, tak -tak, langsung, ya tayang Ya. satu kali tayamun untuk satu salat iya apa sama seperti wudu kita satu kali wudu boleh untuk beberapa salat sampai ada batal kita satu kali tayamun boleh kita sholat sunnah sholat parodu memang ada kaul ada ada pendapat atau satu tayamun itu untuk sholat, satu salat saja tapi ini pendapat yang lemah karena kenapa karena tayamun persis pengganti wudu persis kalau namanya pengganti persis hukumnya Ya, satu kali tayamum, satu kali wudu boleh berapa kali salat? Satu kali tayamum boleh berapa kali salat? Salat sunnah, salat fardu atau salat fardu yang lainnya saja. ya. misalkan salat zuhur belum batal, kemudian masih ada tayamum, salat asar juga boleh. Ya. Itu Kalau dibilang afdal, ya afdalnya kalau pas waktu salat yang kedua atau salat fardu yang lainnya, kita tayamum lagi kedua kalinya itu yang afdal. Kalau dibilang sah-sah. Ya, kalau dibilang afdal, utamanya Buat sholat kan, bolehkah kita berwudu setiap kali sholat? Ini yang abdul. Tapi kalau kita boleh satu kali wudu boleh untuk beberapa kali sholat boleh, sah. Nah itu. Tapi yang abdul itu kita ada tuhur kita berwudu meskipun tidak nggak batal. Datang asar kita berwudu meskipun tidak batal. Itu itu lebih abdul. Ya Allah alam, sholat. Muka juga harus belajar memang ya. Yang orang yang mukanya Gembung, nggak boleh. Kalau nak asal kan, mesti debu kan, Kayak kita bilang ada betoran-betoran yang mungkin nggak ya. steril ya. Kan? Seorang ditabrak, gitu. Kaki yang patah, tangan yang begini, begini Ya kan diusap apa? Usap aja di atas itu aja. Ya nggak boleh kena debu juga, nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu steril, terus. Steril. itu ya. lagi. Kadang-kadang kan orang habis kebakaran itu, ya. kan. Kita jangan nengok tak boleh kan? Kalau malam tu kita berak tu muka akan kembung besar. Ini kaya, kena ada mukanya. Ini nah, sekarang masalahnya debunya, debunya apakah harus syarat yang harus nempel ke mukanya itu apa enggak? Disyaratkan enggak, nggak disyaratkan debunya harus nempel ke mukanya itu nempel kan? Ketika kita, itu kan harus ditiup dulu, ditiup kan? Ia ya, tidak steril. Pasti steril lah kenapa enggak steril. <laughs> Sekarang cari di, di di di di ruangan itu yang ada debunya, di meja, di enggak mesti harus keluar. Eh memang kata Ustaz saya Min itu dia bawa pasir dari luar kemudian tabukan. Ya, nah ya, apa ya, kita apa, bilang luka bakar gitu. Ya. Iya, apakah ap, apakah tadi steril apa apa namanya? debu-debu yang bersih itu. Karena Allah bilangan thoyiban apa soidan thoyyiba. Baik. Kata Allah sudah, enggak mungkin kalau Allah syariatkan ini tiba-tiba menjadi parah sakitnya. Ya syaratnya bukan berarti debunya harus merata di tempat-tempat yang terbuka itu <gak> kan cukup. Ya cari, kira-kira di sini pasti kita gini kan? Kapur kan? ada putih kan? Ada putih kan di sini kan? Daerah-daerah kan? pasti ada di ruangan itu di ruangan di ruangan ada meja, ada lemari. Kita tepuk gini, itu pasti ada debu itu sudah mencukupi ya ada meja di sana kita tepuk ada kan sedikit kan ya? nah ini kan lah. ditiup kemudian diusapkan ke dia intinya ya ada daerah daerah yang ada debunya nempel nah apakah itu, itu tidak steril kita gak katakan tidak steril mungkin ada hikmah seperti itu Allah SWT menyuruh kita untuk begitu ya, kita kalau kita sudah mengikuti syariat dengan betul ikhlas tidak akan mudarat karena segala sesuatu yang datang dari Allah tidak mengandung kemudaratan Meskipun secara kedokteran yang salah itu mungkin dari segi saya menjadi uh, kalau itu ke penelitian, kalau ini syariat, ini keimanan darinya bang, ya kalau toh dia dengan itu siapa tahu jadi cepat sembuhnya bang. ya karena ketakwaan dia Allah berikan itu kan jalan dari jadi syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala kita hanya untuk uh, menerapkan apa namanya melakukan jalan itu ya apa, apa namanya wasilah itu dengan menepuk dengan begitu ya dengan itu kita udah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal demikian. Ya insyaallah tidak akan ada hal yang mudarat lebih parah lagi. Intinya tidak harus dia pasir e, atau pasir yang banyak kemudian diusapkan. Cukup di daerah yang ada debu kayak ini kan usangan kita usap ada kan. Nah, kita usap begini. Ini ada. Tapi kalau sudah masker iya enggak, enggak kayak gitu. Ya, apa lebih parah. Intinya, usapan secara perlahan kepada mukanya dia. Ya, yang penting untuk syaratnya saja sudah. Saja, kamu sholat. Ya. Kalau sampai meninggalkan cara-cara yang apa, toharo, itu Allah Alum saya enggak tahu kerana dia enggak tayamu, enggak wudu kemudian, dia langsung sholat. Ya. Intinya ada tahapannya atas Yasmin. Kalau enggak bisa dengan wudu, itu dengan tayamu. Ya, Setelah tayamu, sudah enggak ada lagi. Sudah enggak ada lagi. Ia sudah terakhir dengan cara tayamu, ya. Dan pasti tayamu ini enggak akan sampai mengduraskan, enggak akan. Kenapa? Karena misalkan ada luka, lukanya kan ditutup dengan perban. Maka di atas perban itu, enggak mungkin dibuka kan lukanya digosokkan gitu, ayah. Misalkan kalau muka juga, bisa ditempel dengan perban-perban dulu kan, kemudian dia usap itu itu bisa juga bisa. ya karena itu kan dengan kita ikhtiar dengan untuk apa supaya tidak sampai mundoratnya lebih parah lagi ditutup dulu misalkan dengan perban ya ditempel-tempel kemudian kemudian kita usap dengan satu kali usapan ya, dengan itu tayamum itu udah intinya Saya, tidak kita. tidak gugur ibadah ya tidak gugur sholat sampai kapanpun ingat ya, ya boleh dijamaah orang sakit boleh dijamaah ini yang nggak paham kadang orang kalau sakit kan Sudahlah lah nggak sholat Ya boleh dijama ya, asar dengan maghrib ya lupa dengan asar awal kejadian itu ya Allah alam jadi kalau tanah diambil satu kitab kadar tempat itu bawa tanah itu berulang-ulang dipakai. Ia berulang-ulang. Ber, ber, ber, ya, oh, itu lebih asar. Itu. saya sebenarnya justru dia asarnya kalau sakitnya enggak terlalu berhubungan dengan kulit ya cuma sakit liper apa sakit ya, ini operasi gini bawain pasir dari luar itu lebih abdal katanya dari sebuah wadah bawain sih supaya tayammum dia. Klik. Dah. Hasilnya taruh jangan di sana di, di di rumah sakit. Taruh di swadayaumum. Dengan tanah itu berkali-kali boleh. Ya, tanah yang bersih ya. Pasir di kan. Itu lebih lebih afdal lagi. Kalau enggak memungkinkan ya cari daerah-daerah yang ada debu di sana nempel, kita usap, kita. Yang Allah radha. Sudah satu kali, satu kali apa namanya? usapan. Iya sampai nah, satu lebih, lebih misalnya ada luka kita pakai apa handi plus ini, oke ini mas kita nggak yeah. buka kalau buka kena mungkin agak basah, nggak ya, kita nggak misalnya kita nggak buka kita mutu pakai mutu basah. Yeah, iya. Yang lainnya dicuci yang sekitar sananya diusap. Diusap sama air aja. Iya yeah, diusap dengan air. Nah apa pak? Ya. Jadi tangan di di air, kemudian diusap ini caranya kalaupun yang ada yang lainnya dicuci. Iya, kalau Handi Handi Plus, saya sini Handi Plus. Yeah. Ya, kita cuci tapi karena Handi Plus bagusan ini ya enggak akan masuk air di tempatnya ya di atas Handi Plus itu. Iya. Yeah. apa-apa. Nah, tapi usahakan syaratnya sebelumnya ya bersih ketika pakai Handi Plus itu bersih dulu. Dia ya bersih yang ada najis, enggak ada yang lainnya di bawah Handi Plus itu. Dan kalau sakitnya biasa, sakitnya enggak terlalu parah, itu boleh dibuka dulu kemudian dicuci. Tapi kalau kalau dibuka tambah parah, tambah ini Misalkan boleh dengan diusap, ya. Tapi kalau ringan hanya sebatas sedikit aja lah, boleh dibuka dulu, dicuci kemudian nanti habis wudu, habis sholat tempel lagi. Kalau ringan, tapi ini lihat mudorotnya. Kalau tambah parah, tambah mudorot, tambah nanti sembuhnya lama, maka sudah ditempel. Yang lain dicuci, yang ini diusap. Diusap cukup sudah. Itu Allah amin. Subhana quddwa umma wa biha fi alaikum wa rahmatullahi yeah.